Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz أعنذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فوسهم اعظم درجات عند الله واولئك هم الفائزون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع فعند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 Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pengajian kita kitab Minhajul Abidin karya al Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Iklamu ikhwani ketahui olehmu wahai saudara-saudaraku, as'adakumullah yang dibahagiakan Allah kamu semuanya wa iaya begitu juga aku. Dibahagiakan Allah bimardotihi dengan ridha Allah SWT Sesungguhnya ibadah itu buah daripada ilmu Orang yang berilmu tidak beramal seperti pohon tidak berbuah Belajar sungguh-sungguh menuntut ilmu adalah untuk bisa diamalkan Bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dipertontonkan yang paling parah adalah menuntut ilmu untuk cari makan Untuk ilmu agama untuk cari makan Supaya bisa jadi kaya Supaya bisa menipu orang Ini yang paling parah Orang Melayu memberi satu peribahasa tentang ilmu Berburu ke padang datar mendapat rusah si belang kaki Kalau berguru ke palang ajar Bagaikan kembang Bagaikan bunga kembang tak jadi Jadi kalau menuntut ilmu sungguh-sungguh Bukan untuk apa-apa tapi untuk diamal Untuk diajarkan kembali kepada generasi muda kita Agar ilmu ini tetap hidup sampai hari kiamat Dan ilmu yang kita pelajari itu untuk diamal Karena ibadah itu buah daripada ilmu Ilmu itu sama sekali enggak bermanfaat apa-apa kalau tidak diamal. Tapi kalau dia diamalkan terus-menerus, Allah akan wariskan ilmu baru dari hasil amalnya itu. Man 'amila bima 'alima warasa Allahu ilman ma lam Siapa mengamalkan satu ilmu yang telah dia tahu, maka Allah akan memberikannya kepada orang itu yang beramal dengan ilmunya itu ilmu-ilmu baru yang sebelumnya dia, dia tidak tahu. Dan ibadah itu Wa fa'idatul umri faedah daripada umur Seribu tahun pun hidup Kalau tidak ada amal ibadah Tidak ada manfaat apa-apa Hidup seribu tahun Tapi tidak pernah sholat Tidak ada gunanya Tapi menuntut ilmu sholat Lamanya bukan main Bagaimana cara buduk Bagaimana cara ruku bagaimana... Tapi tidak pernah dibuat Apa gunanya Seribu tahun Tapi tidak pernah sholat Tidak ada gunanya Sepohon kayu daunnya rimbun Lebat bunganya serta buahnya Walaupun hidup seribu tahun tak punya solat Apa gunanya walaupun hidup seribu tahun tak mau solat Apa gunanya tak ada guna Padahal ilmunya tahu banyak orang hari ini tidak sholat bukan karena tidak tahu cara sholat. Tapi karena imannya lemah. Kalah dengan nafsunya. Kalau kita lewat ada tukang-tukang ojek lagi kumpul di sudut-sudut jalan. Kita kasih salam, Assalamualaikum. Dia jawab. Waalaikumsalam. Kuat sekali. Islam. Oh Islam. Bapak gua haji. masyaAllah, Udah sholat juhur? Belum. Tahu cara sholat? Tahu, wuduk dulu Tutup aurat Hadap kiblat, Masuk waktu Takbiratul ihram niat Baca fatihah Diakhiri dengan salam Oh, tahu ya? Oh, gua ngaji Sholat udah? Belum Udah berapa lama gak sholat? Ya, kira-kira 26 tahun lah Jadi, jangan dipikir orang yang tidak beramal itu tidak tahu ilmunya Tahu ilmunya, tapi tidak berbuah ilmunya karena dia tidak amal. Dan tidak bermanfaat umurnya berlalu 26 tahun tanpa diisi dengan amal. Amal umur ini baru manfaat kalau ada isinya amal. Dipakai jikir, manfaat umur itu. Dipakai sholat, bermanfaat umur itu. Dipakai umroh, bermanfaat umur itu. pakai baca Quran, bermanfaat umur itu. Dipakai tidur Tergantung Kalau tidurnya cara Rasulullah Maka tidurnya itu bermanfaat baginya Dipakai buang air besar Tergantung Kalau buang air besarnya cara Rasulullah Maka menjadi amal ibadah Dan bermanfaatlah Cara buang air besar itu. Allah SWT memerintahkan kita Beramal itu setiap detik Setiap detik Seumur hidup pagi, siang, malam. Memang susahlah kalau enggak ngaji. Bagaimana mengamalkannya itu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali setiap detik beribadah. kepada ku. Bagaimana caranya beribadah setiap detik? Sholat yang wajib cuma lima kali. Kalau sepuluh menit sekali sholat baru lima puluh menit. Sedangkan 24 jam kali 60 itu seribu empat ratus empat puluh menit. Ayo Jikir paling 10 menit Baca Quran 1 jam Yang lama tidur Tidur 8 jam Sepertiga hmm, umur kita habis untuk tidur Macet di jalan di Jakarta 5 jam sehari uh, Lebih lama macet daripada sholat Saya naik naik kapal terbang dari Medan ke Jakarta cuman 2 jam Tapi dari cengkaring ke rumah saya bisa 4 jam Bayangin aja itu. Bagaimana caranya beramal 24 jam? Allah memberi penjelasan kepada kita ikut Rasulullah. Laka dekana laku fi Rasulillahhi uswatun hasana. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasana. Contoh teladan yang kalau kau ikut kau dapat hasanah. Kita sering mengartikan hasanah itu kebaikan. Tidak tepat. Baik bahasa Arabnya khair. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Quran di sini enggak bilang khairat tapi bilang hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu uswah, contoh, hasanah, yang hasanah Apa hasanah? Surah Al-An'am, Allah menceritakan bahwa hasanah itu pahalanya sepuluh Satu hasanah adalah satu perbuatan yang dibayar Allah sepuluh pahala Man jaa'abil hasanati falahu asyru amsalihah Siapa berbuat satu hasanah Allah bayar sepuluh pahala Lawan hasanah sayiat Yang kalau dilakukan kena dosa Satu Melakukan satu sayiat dibayar satu dosa Melakukan satu hasanah dibayar sepuluh pahala Wamanja abis sayatifalah yuzza illah mislahah wahumlah yuzramun siapa melakukan satu sayiat satu dosa maka Allah akan memberinya dosa satu Allah enggak mau menganiaya hambanya berbuat satu sayi'ah dibayar satu dosa tapi berbuat satu hasanah dibayar sepuluh pahala. Innal Hasanah tiutehi sesungguhnya Hasanah satu menutupi dosa-dosa sepuluh tiba-tiba nah, ditimbang banyak dosanya di hari kiamat dari pahalanya memang bedogol lah orang itu ya enggak buat pahala satu dibayar sepuluh buat dosa satu dibayar satu giliran ditimbang dosanya seratus pahalanya cuma sepuluh. Salah siapa dia kalau dimasukkan ke neraka? Salahkah Allah? Wa ma dzalamuna kami tidak menganiaya mereka. Walakin kanu anfusuhum yadzlimun. Tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Setiap ikut nabi dapat satu hasanah. Lakukahana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satu hasanah dibayar berapa pahala? Kalau begitu 24 jam kita bisa berbuat baik hasanah dengan cara ikut Rasulullah aja semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita nggak lihat Rasulullah solat siapa yang lihat pernah? Yang lihat Rasulullah solat guru kita. Dari mana guru kita tahu dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari, gurunya. Gurunya dari, gurunya. Gurunya dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala dari gurunya Imam Malik dan lain-lain, Imam Malik dari gurunya, nah, sahabat Nabi, Imam Hanafi dari Anas bin Malik, gurunya Anas bin Malik sahabat Nabi lihat langsung, begitu. Makanya. Ngaji harus berguru dan gurunya itu punya guru punya guru gitu bukan pakai Google belajar dari Google yang yang disalahkan Imam Hanafi. Setelah saya baca dari Google ternyata Imam Sapii sesat. Wih Imam Sapii sesat. Setelah saya baca dari Google ternyata baru saya tahu bahwa Imam Hanafi itu keliru. Wih wi Imam Hanafi keliru. Imam Hanafi itu ahli royul, ahli pendapat, bukan ahli hadis. Masha Allah, beliau menghafal sedikit sekali hadis. Subhanallah, Imam Hanafi memang dibanding Imam yang empat itu, yang paling sedikit menghafal hadis Imam Hanafi. Tapi sedikit sedikitnya beliau menghafal seratus ribu. Seratus, kalau kita empat puluh sudah banyak. Saya hafal banyak hadis Berapa? 40 <gulau> Imam Hanafi cuman hafal sedikit Berapa? 100 ribu Ya Mabok lu. Imam Syafi'i hafal 600 ribu hadis Imam Maliki hafal 600 ribu hadis Imam Hanafi hafal 100 ribu hadis Imam Hambali murid Imam Syafi'i Hapal sejuta hadis Burung burung burung burung Sholat seperti rasul sholat. Haji khudu, manasik aku, khudu minni manasikakum. Amal-amal hajimu itu manasik-manasik hajimu itu mesti kamu ambil dari saya kata rasul. Semuanya ikut rasul. Kalau amal iya. Quran mengatakan jangankan amal. Buang air besar aja kalau ikut rasul dapat hasanah. Kita mau masuk WC nih, Langkahkan kaki kiri Satu hasanah Baca doa Allahumma inni A'udubika minal khufi wal khaba'i Satu hasanah Ada dua Dibayar 20 pahala Dalam WC kita jongkok Tiga hasanah Buang air kecil sambil jongkok Tiga hasanah Kemudian kita istibrah <tuh> Empat hasanah. Kemudian selesai buang air kecil. Dicuci pakai air istinja, Lima hasanah. Kemudian tutup aurat sempurna. Enam hasanah. Kemudian keluar dari WC. Langkahkan kaki kanan. Tujuh hasanah. Baca doa. <sadet> Alhamdulillahillazhi adhaba'anil adha, adha wa'afani. Delapan hasanah. Masuk WC dapat lapan puluh pahala. Lapan hasanah. Delapan puluh kalau sehari tiga kali aja. 60 tahun berapa kali itu? Kata malaikat ikhra kita baca amalmu. Ini catatan amalmu. Baca. dibaca. Masuk wisi. Masuk wisi. Masuk wisi. Masuk wisi. Masuk wisi. Masuk wisi. 80 pahala. 80 pahala. 80 pahala. 80 pahala. Mungkin ibadah kita yang ikhlas cuman buang air besar itu. Hahaha. tentu dengan ilmu dan berbuah maka saya sejak SMP protes ada masjid WC nya dikunci saya protes pengurusnya saya datangi kenapa dikunci WC nya pak banyak orang cuma datang kemari cuma buang air aja berak kencing keluar berak kencing pergi nggak sholat iya memang WC tempat buang air kecil pak masa ada orang masuk WC sholat di WC Dapat orang WC, sholat di WC WC itu memang tempat buang air kecil, buang air besar Dan kalau dia ikut sunnah Rasul, Maka setiap masuk WC dapat 80 pahala Dan yang membuat WC juga dapat 80 pahala Yang sama dari yang mengamalkannya dengan yang membuat WC-nya sama kalau satu hari ada 100 orang dia dapat 8.000 pahala yang punya yang membuat WC itu. Jadi jangan dikunci. Hanya orang beriman saja yang buang air besar, air kecil mau cari WC di masjid. Itu ciri-ciri orang beriman. Mau buang air kecil cari masjid, belok masuk WC buang air kecil, keluar, pergi lagi, lanjutkan perjalanan. Itu orang beriman itu. Kalau dia orang-orang durhaka fasik Ngapain cari masjid? Pinggir aja bawah pohon, cer. Dah, selesai. Hah. Itu tandanya dia beri dia mau jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru masuk wisi. Kalau tidur cara Rasulullah oh ribuan hasanah. Kata Rasulullah Sebelum tidur berwuduklah. Al-Wuduq Qabla'l-Naw Wuduq sebelum tidur Masya Allah Rasulullah bersabda dalam hadis Yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan Hadis ini sahih muslim Man tawad bi ahsanil wuduq Kharajat khatayahu min jasadihi Barang siapa yang berwuduq dengan sempurna Berguguranlah seluruh dosanya Dicuci air wuduqnya Hatta min tahti azfarih Sampai dosa yang dari bawah kuku bersih dicuci Berarti seluruh sayiat dosa-dosa kecilnya bersih Berapa ribu itu Dan kalau membersihkan dosa Alat pembersihnya itu pasti hasanah Innal hasanati yudhibnas sayiat Yang membersihkan dosa itu adalah hasanah Berarti wudu itu hasanah semua Berapa kali matanya melihat aurat perempuan Dicuci dengan wuduk bersih semua Berapa kali telinganya mendengarkan maksiat Dicuci dengan air wuduk bersih semua Berapa kali otaknya akalnya berpikir untuk jahat Dicuci dengan air wuduk bersih semua Tangannya kakinya Masya Allah Sehingga dia begitu selesai berwuduk Seluruh tubuhnya bersih daripada dosa-dosa dan kalau dia baca syahadat, hasanah lagi. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihadahu abu baljanat samaniyah. Dibukakan untuknya oleh Allah delapan pintu surga. Berapa hebatnya hasanah itu? Setelah saya wuduk, dia naik tempat tidur. Atau dia sholat dua rakaat. Masya Allah. Sholat sunat wudu atau salat sunat taubat apalah salat sunat mutlak apalah dia dapat hasanah lagi masyaallah rakaat ini dua rakaat qablan subhi khairul lakamina dunyaya wa fiha salat dua rakaat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya berapa hasanah itu dia salat dua rakaat habis itu dia baca kata kata Rasulullah sebelum tidur bacalah awal al-baqarah Alif lam mim zalikal kitabula la raiba muttaqin sampai wa ulaika muflihun Baca akhir baqarah lillahi ma fis sampai sansurna alal qaumil kafirin Baca awal surah al kahfi akhir surah al kahfi Baca al fatihah Ayat kursi kuli al kafirun kul huwallahu rabbul kufar la ilaha illa huwa ini dibaca semua ayat Quran ini Rasul bersabda man qara'a harfan kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asri amsalih. La alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa harfun. Ini riwayat Imam Tirmizi hasan sahih siapa baca Quran satu huruf dapat satu hasanah Sepuluh pahala. Satu hasanah dibayar Sepuluh pahala. Tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf tapi alif sehuruf lam sehuruf mim sehuruf Bayangkan orang yang berwudu, bersih seluruh dosanya, kemudian kaat bersih dari ujung rambut sampai ujung kuku dosanya lagi. Kemudian dia baca Quran satu huruf dapat sepuluh pahala. Kemudian dia tidur miring ke kanan dapat lagi satu hasanah. Dia baca doa habis Allahumma ahya dapat lagi satu hasanah. Kemudian bangun tidur dia baca alhamdulillahilladzi ahyaana ba'dama amatana wa ilaihi nusur dapat lagi satu hasanah. Berapa hasanah tidur saja berapa ribu dia dapat pahala. Kalau cara Rasulullah Nanti di hari kiamat Kata malaikat, baca kitabmu Baca, tidur Tidur, masya Allah, tidur Tidur, 8 jam pula sehari Masya Allah, tidur. tidur Tidur, tidur Cara Rasulullah, cara Rasulullah, cara Rasulullah Hasanah, hasanah, hasanah hasanah. Mungkin ibadah kita Yang hasanah, yang paling khusyuk Cuma tidur saja Sebegitu indahnya ilmu yang diwariskan oleh ulama-ulama kita kepada kita. Pokoknya ikut Rasulullah sahajalah. Kalau ikut Rasulullah dapat hasanah, sudah amanlah. Hidup dengan sunnah Rasul. Selain sunnah Rasul itu memberikan hasanah. Satu gerak, sepuluh pahala. Sunnah Rasul juga menghancurkan maksiat. Baju untuk laki-laki ada tiga. Berapa? Ya Bani Adam. Wahai anak cucu Adam yang laki-laki. Qada anzalna alaikum libasa. Sungguh telah kami turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Yuwari sawatikum. Sekedar tutup aurat saja. Hmm. Celana jodjon. Tahu celana jodjon. Pelawak Jojon Celana Jojon itu Itu itu sekedar tutup aurat Kurang dari itu berdosa Lutut sampai pusat Itu Jojon orang alim Tamatan Pesantren Tasik Malaya Mengislamkan Cahyono Jojon itu kalau pakai celana Tidak pernah celana pendek nampak paha Dia tahu itu haram Aurat laki-laki lutut sampai pusat celana Jojon Kalau orang sholat pakai celana Jojon Sah apa enggak? Sah enggak? Pantas apa enggak? Hah? Enggak pantas dapat satu masjid Ajikro ini solat semua pakai celana jojon, sama khotib khotibnya Alhamdulillah. Itu. Tapi siapa enggak? Yang kedua warisha pakaian eksekutif. Kalau orang Barat pakai jas, kalau orang Melayu pakai teluk belanga, kalau orang Betawi pakai teluk belanga. Oh, kalau orang Pakistan pakai kurta Ini pakaian eksekutif Kalau orang Jawa pakai belangkon Pakai beskap Itu pakaian eksekutif Pakaian raja-raja Pakaian terhormat Sampai sekarang di Riau Di Malaysia Di Masjid Sultan Deli Medan Al-Mahsun Itu orang masih banyak pakai teluk belanga Salat Jumat Pakaian eksekutif. Yang ketiga, wali basut takwa, pakaian takwa. Zalikah kair, ini yang paling baik. Jangan kita caci orang pakai jubah. Dulu waktu saya muda, saya dengar pengajian. Ustadznya pakai jas, kpc. Dia lihat saya pakai pakai jubah sama kawan-kawan. Entah kenapa benci aja dia lihat kami. Ini ustadz aneh juga. Dalam ceramah tiba-tiba dan apa ini pakai-pakai jubah-jubah ini ha? Apa kamu semua sudah pandai bahasa Arab? Apa hubungannya jubah sama bahasa Arab? Kalau belum pandai bahasa Arab, takkan pakai-pakai jubah. Selesai ceramah, saya datengin berdua-dua saya cium tangannya, masya Allah Ustaz. terima kasih pengajiannya ya. Lain kali jangan pakai jubah kalau nggak pandai bahasa Arab. Ya ustaz pakai jas apa sudah bahasa Inggris? Loh, apa ada hubungannya sama jas sama bahasa Inggris? Sama apa hubungannya jubah sama bahasa Arab? Ini kadang-kadang ustaz-ustaz nih enggak sadar juga itu. Perlu disadarkan. Tapi jangan depan orang banyak, berdua-dua saja. Ini bagian takwa. Kalau saya keliling dunia bakalan gini kira-kira orang yakin enggak saya orang Islam? Ada yang ragu gak? Ah, Jangan-jangan ini PKI ini. Ada? Buktinya jubah ini pakaian takwa. Kalau saya jam 1 malam. Pergi ke diskotik pakai begini. Kira-kira apa yang terjadi? Yang di dalam keluar semua. Setan! Ada setan! Hebatnya pakaian sunnah itu. Kalau polisi datang ke diskotik, enggak bubar. Aleng, eh, ayah, bapa polisi boleh masuk gratis loh. Ha? Nanti pulak ada ore-ore sikit <laughs> Coba kalau begini, ayah arah hatu bubar. Tu hebatnya hasanah itu. Kalau pakaian begini saya enggak mungkin ganggu istri orang. Ade. Hormatilah bajumu itu. Ah, hebat ini baju ini. Hasanah itu menutupi dosa-dosa dan membuat orang susah untuk melakukan dosa jika dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasanah. Faidatul umri amal itu manfaat daripada umur. Jadi mudah saja ya mau beramal 24 jam ikut Rasulullah, mau makan cara Rasul hasanah semua. Cuci tangan sebelum makan satu hasanah, duduk waktu mau makan satu hasanah lagi. Baca doa ketika lihat makanan datang Allah mabarikkan. Nafimarosakkanal kina ada benar tiga hasanah. Waktu mau makan pakai tangan kanan empat hasanah, masukkan ke mulut baca Bismillah lima hasanah. Waktu makan berzikir enam hasanah. Setiap zikir dapat sepuluh hasanah. Selesai jikir, selesai makan dia cuci tangan 7 hasanah, dia baca alhamdulillahillazi at'amana sakana wa minal muslimin, 8 hasanah. Selesai itu dia jalan-jalan 100 langkah paling sedikit untuk memanaskan badan karena makanan itu panas, badan harus panas sehingga tidak masuk angin, tidak sakit. kemudian jangan tidur. Makan hanya 10 hasanah. Jadi jangan anggap enteng dengan sunnah Rasul. Hidup dengan cara sunnah Nabi. Mau mati, bawa sunnah Nabi. Jangan pakai akal. Mau mati, bawa sunnah Nabi. Ada seorang bapak sudah mau mati. Diperiksa dokter, dibuka matanya di senter. Tidak lagi berkedip. Ditampar, sudah nggak aneh. Dicubit, sudah nggak ngelawan. Kata dokter, ini suami ibu sudah koma. Hmm, koma artinya Koma itu artinya apa, Dokter? Koma itu artinya sebentar lagi ji'un. Ji'un itu apa, Dokter? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Ibu itu nangis panggilnya anaknya, Asep. Ada apa, Mak? Talqinkan la ilaha illallah di kuping bapakmu, Nak. Anaknya pun langsung di kuping bapaknya la ilaha illallah kata dokter untuk apa itu kupingnya udah nggak dengar nih heh, gua cubitin udah nggak ada respon di senter matanya udah nggak kedip sudah koma otaknya udah nggak jalan tinggal tunggu mati buat apa kabulah ilah illallah nggak dengar bapakmu ini nggak dengar kata si dokter dokternya PKI ah nah dokternya PKI nggak percaya sama Tuhan dokternya PKI Tapi apa kata anak ini? Rasulullah memerintahkan kami orang Islam laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang mau mati di antara kamu. Kami enggak mau tahu urusan kamu orang PKI. Kami orang Islam, kami mau ikut sunnah Rasul. La ilaha illallah. Rasulullah kan enggak bodoh. Meskipun akal kita, kuping kita, mata kita sudah enggak hidup lagi, sudah sakratul maut tapi roh kita kenal dan mendengar melihat apa yang terjadi roh kita kita mentalkinkan rohnya bukan kupingnya bukan otaknya ini bawa agama mau mati bawa agama mangkana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah siapa yang bisa mengucap la ilaha illallah kali terakhir dalam hidupnya di dunia dia wajib masuk surga Allah subhanahu wa taala Mati bawa agama Itulah Islam Hidup bawa agama Cara sunnah rasul Mati bawa agama Cara sunnah rasul Sudah mati Bawa agama Cara sunnah rasul Sudah mati Rasulullah mengajarkan kepada kita Kalau ada orang mati Wajib dimandikan Betul Berdosa sekampung kalau nggak dimandikan dan memandikannya harus ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh ikut nahawan nafsu kita, saudara-saudara. Berhubung saya ini direktur utama Pertamina, orang kaya. Bapak saya hari ini meninggal dunia, akan saya mandikan pakai pertamax. Nah, ini orangnya gila nih, PKI nih PKI, PKI, PKI. Ini. Kalau begini PKI ini orang. Ada orang kaya lagi saudara-saudara. Berhubung saya orang paling kaya se-Indonesia. Ini hari ibu saya mati. Mau saya mandikan pakai Coca-Cola. Ini orang gila ini. Tidak bisa. Harus ikut sunah rosut pakai air bersih. Air mutlak. Air yang suci lagi men Suci. Ikut sunnah Sunnah diberi kapur dan wangi-wangian Sunnah Wajib pakai air Sunnah diberi wangi-wangian airnya Dipakai semua Airnya tetap air mutlak Diberi kapur dan harum-haruman Sebagai sunnatnya Menurut Rasul Yang kedua wajib dikapankan Betul Kapannya kata Rasulullah Wajib dikapankan Kalau mati dipakein jas Berdosa orang Islam sekampung itu Apalagi cuma dipakai celana monyet Mati pakai celana monyet Kubur berdosa sekampung Itu orang mati Wajib dikapankan Dan kapannya Haram Dari sutra Gak boleh Mubazir Jadi kalau ada orang mati dikapankan pakai kain katun Kain kapas Yang terbuat dari kapas Sama kain kain kapan jenderal dengan kain kapan korporal Sama kain kapar gembel dengan kain kapan jenden Sama Kalau ada gelandangan mati Dia Islam Kita tidak belikan kain kapan Sekampung itu berdosa semua Karena itu wajib Fardu kifayah hukumnya tapi sunat berwarna putih Wajib pakai kain kapan Sunat berwarna putih Paham? Boleh pakai warna lain, boleh Rasulullah pakai warna merah hati Karena waktu itu tidak ada warna putih Waktu Rasulullah wafat Kain warna merah hati Jubah Rasul Sunat berwarna putih Gak boleh semau kita. Dan ternyata tidak ada orang mau mati... ...dikapankan sembarangan. Semua mau sempurna. Pak, Bapak kalau mati nanti kami... ...pakai injas ya, pakai sepatu benik. Jangan. Saya orang Islam. Jadi kain kapan dong? Kain kapannya karena Bapak penggemar kotak-kotak. Pendukung kotak-kotak. Makanya kalau Bapak mati... ...akan kami kapankan pakai warna kotak-kotak. lah yang mau jangan... Gak wajib pak, warna putih kotak-kotak boleh Ya tapi jangan Saya maunya yang warna putih Mau mati, warna putih juga Hidup kotak-kotak Hidup kotak-kotak Giliran mati, putih Waktu hidup gak mau ikut aturan dia Orang yang ikut aturan Allah Dihina-hina di sama dia Dibuli habis dibuli Dimaki-maki Boleh mati dikapankan pakai kain batik? Boleh. Mau gak? Bapak kalau mati nanti saya kapankan pakai kain batik solo. Lah yang bawa jangan. Loh, Bapak kan orang solo. Iya tapi yang bawa jangan. Boleh pakai kain kapan solo. Cuman malaikat. Geram aja lihatnya liatnya ya gak? Saking solo mawon, Oke. <tuh> Wajib mayat itu disolatkan. Nah, nyolatkannya pun menurut Rasul, yang menurut kita, jangan kayak Abu Nawas, solatkan jenazah pakai rukuh, pakai sujud dia. Orang, ih gila ini Abu Nawas ini. Orang dia nggak tahu solat disuruh jadi imam, kayak rukuh, pakai sujud solat jenazah dua rakaat <tuh> udah selesai. Kamu orang nanya, kamu bagaimana solat jenazah? Kau pakai rukuh, pakai sujud? Orang ini dosanya terlalu banyak Nggak cukup kalau cuman berdiri <laughs> Eh pakai akalmu Pakai sunnah rasul dia Pakai akal Dan dikuburkan di kuburan orang is Tidak boleh dikuburkan di kuburan orang lain Harus di kuburan orang is Gubernur Papua itu bukan orang islam Tapi mereka Beliau ini Mengeluarkan dana APBD Kas daerah Untuk membeli tanah 5 miliar Untuk dijadikan Kuburan orang islam di Jayapura Itu baru gubernur Walaupun dia tidak islam ya Memang orang islam tuh kuburannya itu harus Kuburan orang islam Dikasih tanah Begitu Jangan mentang-mentang jadi pejabat Terus semau gue aja Orang islam tidak perlu kuburan Sayang tanah kuburan mahal Terus gimana bos Buang aja ke laut enak kali lu. Makanya dalam Islam ini hebat di Indonesia ini. Pendiri negara ini sudah menuliskan pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara Indonesia ini berdasarkan ketuhanan Maha Esa pasal 29 ayat 1. PKI tidak boleh hidup di sini. PKI tidak boleh hidup di Indonesia. Yang kedua negara menjamin Tiap-tiap warga negara untuk menganut agama Dan mengamalkan agama garis miring Kepercayaannya masing-masing Dijamin Jadi kita mau perlu kuburan Dijamin Empat itu Mati bawa agama ternyata Habis mati dikuburkan Sunat didoakan Saluh Hayo mari kumpul semua ini sudah dikubur nih. Sallu mari kita mintakan ampunan untuk orang yang dikubur ini kita doakan dia supaya mendapatkan kesejahteraan. Fa innahu al-anyus al. Sesungguhnya mayat ini sekarang lagi ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Mari kita doakan. Ini hadis sahih Abu Dawud. Sallu fa innahu al-an yus'al. Ini mayat sedang ditanya. Mari kita doa. Doa mendoakan mayat di kuburan sunnah. Mesti ikut agama, udah mati bawa agama Gak boleh udah mati semau gue Marilah kita nyanyikan lagu kesayangannya Sakit gigi oh. Putus lagi cintaku Putus lagi jalinan kasih Sayangku padamu Enak aja dia nyanyi Makin dikebukin tuh mayat dalam kubur sudah mati bawa aga hari kiamat pun nanti yang menyelamatkan kita adalah aga sejauh mana kita taat pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya. kita lanjut wa hasilul wa hasilul abidil aqya Ibadah itu adalah hasil Hasil Hasil itu apa ya? Buah Hasil daripada orang-orang hamba Allah yang kuat-kuat Ibadah itu hasil dari hamba-hamba Allah yang kuat-kuat Jadi orang yang bisa beribadah itu orang yang kuat Rasulullah itu memang hebat ya Ada satu hadis yang indah Rasulullah katakan Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang tanding gulat Jadi orang yang kuat bukan orang yang menang tanding gulat Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marah Masya Allah Orang yang tenaganya kuat Kalau imannya lemah Dia tidak akan bisa beribadah Sebab ibadah ini buah dari orang-orang yang kuat Imannya Bukan badannya, bukan. Kuli-kuli pelabuhan bisa ngangkat beras 100 kilo di punggungnya. Naik, perahu. Lihatlah di Sunda Kelapa itu. Ngangkat semain. Kuatnya bukan main. Satu hari bisa 100 karung. Giliran sholat subuh, ngangkat tangan. Dua rakaat Allahu Akbar. Nggak bisa. Tidur. Dibangun nih sholat subuh. <tuh> Ternyata ibadah itu adalah buah dari Al hamba-hamba Allah yang kuat imannya. Baca koran tujuh dibaca semua, sampai sudut-sudut kolom-kolom kecilnya juga dibaca. Girinan baca Quran baru satu ayat jatuh Qurannya <tuh> tertidur. Ternyata ibadah itu memerlukan kekuatan Bukan kekuatan tenaga Tapi kekuatan iman Makanya dalam Islam kita berdoa minta sehat wal afiat Bukan sehat saja, gak guna sehat Sehat wal afiat Mana bedanya sehat dengan sehat wal afiat Kakinya sehat bisa main bola dua jam tapi kakinya tidak bisa ke kamar mandi, berwudu untuk sholat dua rakaat subuh. Itu kakinya sehat tapi tidak afiat. Nonton TV, ya Allah. Dari mulai film Cina, li lung, li pai, li sampai film Barat, I, I want to kill you. Macam-macam ditonton, matanya bergulet. Sampai jam tiga pagi nonton bola kaki lagi. Kuat. Giliran sholat subuh, <laughs> Salat subuh udah azan, sembahyangnya di subuh. Makanya dikatakan Imam Ghazali, wa abidil aqwa, Itu ibadah adalah buah dari orang-orang yang kuat saja. Ada orang bisa naik gunung 3000 meter dinaiki gunung. Tapi salat Jumat enggak bisa. dia nggak bisa lambat kali khotibnya sudah barokah Allah liwalakun fil Qur'an al baru dia masuk ternyata ibadah perlu kekuatan kekuatan iman bukan kekuatan ilmu bukan kekuatan tenaga saya mau tanya mana lebih fayah naik sepeda atau sholat dua rakaat mana lebih susah? Sholat dua atau naik sepeda? Hmm? Naik sepeda Sholat lebih payah? Naik sepeda lebih payah Orang buta bisa sholat tidak? Orang buta bisa naik sepeda? Bisa? Mana lebih payah? Lebih payah naik sepeda mas Mana lebih payah? Makan sepiring atau sholat dua Hmm. Makan. makan lebih payah Orang sakit gigi tidak bisa makan Tidak <laughs> bisa makan Orang sakit gigi bisa sholat tidak? Mana lebih payah makan atau sholat? Makan, makan lebih payah Lebih susah <tuh> ah, Tapi itulah Ibadah ini perlu kekuatan Maka siapakah orang yang paling kuat? Orang yang mampu mengalahkan nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu SWT Dia disebut orang yang mujahada Orang yang berjihad Mujahid Apakah mujahid? Rasulullah bersabda Al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah Mujahid, pejuang agama Orang yang berjihad itu adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya untuk bisa taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala Faham Masuk sorga kata Sidina Ali Cuma dua langkah saja Bagi laki-laki masuk sorga Dua langkah saja Gampang Berapa langkah? Langkah pertama kata Sidina Ali Laki-laki ya bukan perempuan laki-laki. Langkah pertama bagi laki-laki Untuk masuk sorga adalah Injak nafsumu Injek nafsu, kata orang Medan, pijak nafsumu. Kau pijak nafsumu, langkah kedua kau masuk sorga. Oh, gampang kan? Gampang kan? Ngomongnya gampang. Justru manusia banyak masuk neraka karena nafsu. Dan nafsu tidak akan pernah puas. Mengikuti nafsu seperti meregu air laut semakin di. Semakin haus, makin diteguk Makin haus, makin diteguk, makin haus Orang kalau berzina Semua perempuan Dizinahinya pun gak pernah puas Hari ini yang kurus, besok yang gemuk Hari ini yang pendek, besok yang tinggi Hari ini yang gede, besok yang kecil Hari ini yang rambut keretik, besok yang botak Semuanya dia nikmati Tidak akan pernah puas Sampai ditutup mulutnya pakai tanah Diinjek-injek Dalam kubur, barulah nafsunya berhenti saya susah memahamkan hadis itu Susah Kata Rasulullah nafsu ini kalau diikuti tidak akan puas Nafsu itu Baru berhenti Ketika diinjak-injak Ditanam dalam kubur Disumpat mulutnya pakai tanah Dipijak-pijak dalam kubur Baru nafsunya hilang Berhenti Kan susah memahamkannya itu Menurut saya dulu waktu baca hadis ini nafsu berhenti kalau nyawanya putus Cabut nyawanya berhentilah nafsunya. Rasulullah bilang tidak. Dicabut nyawa nafsu belum putus. Sampai dipijak-pijak dalam kubur baru nafsunya hilang. Tidak mungkin Rasulullah yang salah. Mesti saya yang salah. Tapi saya tidak paham. Rasanya menurut saya. Cabut nyawa ya habis nafsu. Ternyata satu hari Allah beri bukti. Bahawa Rasulullah benar saya salah. Rasulullah benar saya salah. Allah beri bukti bahwa putus nyawa nafsu tidak putus. Satu hari saya memandikan jasad orang kaya raya. Mati jam 10 malam. Saya mandikan jam 10 pagi. Dicuci semua badannya. Pas sarungnya itu dicuci senjatanya masih berdiri. Tahu senjatanya pistolnya masih berdiri. Jam 10 malam mati, jam 10 pagi dimandikan masih berdiri. Waktu kita cuci langsung nangis saya ya Allah. Benarlah Rasulullah bahwa nafsu itu tidak berhenti ketika nyawa dicabut. Nafsu berhenti adalah ketika masuk dalam tanah di diinjek-injek, dipijak-pijak. Baru nafsunya berhenti. Maka nggak usah heran ada mayat, ada satu video ditunjukkan mayat itu terjatuh, terbuka bajunya, apa baju apa namanya kain kafarnya berdiri senjata. Orang menyaksikan semua. Oh Rasulullah tidak salah. Waktu mati nafsu belum berhenti. Setelah masuk dalam kubur baru nafsu. Sidina Ali menyatakan Kalau anda mau masuk surga wahai laki-laki Dua langkah saja Injek nafsumu kau akan masuk surga Tapi mengalahkan nafsu ini kan mujahadah Ada satu hadis Roja'na min jihadil akbar Ila jihadil asghar ha, Roja'na min jihadil asghar Ila jihadil akbar Waktu itu sahabat perang badar. Bulan puasa bulan Ramadan. Pertama kali perintah Ramadan datang. Tahun ke-15. Dua tahun setelah hijrah. Bulan Ramadan lagi puasa tiba-tiba perintah perang badar. Sahabat jalan kaki 120 km di tengah padang pasir yang terik. Itu Ramadan bisa 57 derajat Celcius itu panasnya. Saya naik haji, baru pulang haji saya dengan istri. Masih 50 derajat Celsius panasnya, Mekah sekarang. Waktu saya tinggal sana, kalau sudah musim panas bisa 57 derajat Celsius. Tahun 97 kemah terbakar semua dari mulai seberang gunung. Sampai 100 meter lagi dari kemah saya, Jamroh Akobah. Terbakar semua. Terbuat dari kain, kena panas terbakar. Saking panasnya. Perang badar meletus 313 lawan seribu 313 gak punya senjata lengkap Kuda cuma dua ekor Unta cuman 70 Pasukannya 313 Jalan kaki 120 kilometer Gantian satu unta dinaiki, Satu orang naik berapa kilometer turun Naik lagi gantian, naik lagi gantian Begitu susahnya Dalam keadaan sedang puasa lagi yang dilawan 1000 lawan 313, Alhamdulillah kita menang. Turun malaikat membantu perang. Selesai itu sahabat sahabat bilang, rojaknam apa? Ini uh, hada jihadil akbar. Ini adalah jihad yang paling besar. Perang badar. Rasulullah bersabda, rojaknamin jihadil akbar. Ila uh, rojaknamin jihadil asgor, ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad yang kecil Menuju jihad yang besar Sahabat nanya Apa jihad besar? Jihadun nafs Melawan hawa nafs Kalau kita bisa lawan nafsu untuk beribadah Kata Imam Ghazali kita adalah orang yang kuat Membiasakan berhuduk 24 jam aja susah Duduk-duduk batal pst, Keluar lagi kamar mandi wudu, Batal lagi pst, Keluar lagi kamar mandi Membiasakan wuduk saja tidak batal Susahnya bukan main Yang mengekalkan wuduk itu Kalau mati, mati syahid Dulu guru saya Al-Hafiyyaz Beliau itu tidak pernah batal wuduk wudu. Duduk-duduk gini kami ngaji Satu orang, satu orang Setoran-setoran Quran Beliau wuduknya batal, beliau berdiri masuk kamar mandi wuduk Begitu Tidak pernah batal wuduk Wajahnya terang seperti bulan purnama Dan beliau bersih sekali Allah. Kamar mandinya tiga Yang sebelah kiri untuk tamu-tamu Sebelah kanan untuk istrinya Yang lurus untuk dirinya saya baru tahu waktu saya mau ke kamar mandi Biasanya saya butuh dulu di masjid Sholat asar baru ngaji Satu hari saya batal Saya bilang saya mau ke kamar mandi Iya nak iya. Yang di kiri untuk tamu nak Yang di kanan untuk istriku Yang lurus untuk kakekmu ini atukmu Nah Zulkarnain ambil yang lurus Jangan yang ke kanan itu nenekmu punya Jangan yang ke kiri itu tamu punya Zulkarnain ambil yang Atuk punya Eh Alhamdulillah Ya enggak, Bisa masuk kamar mandi tuan Saya waktu itu rasanya Ya Allah Begitu masuk baru kita lihat Memang hebat Bersih Harum Masya Allah Begitu orang Islam eh, Ini sudah kencing berdiri enggak cebok Disiram pun tidak Saya itu paling sakit Kalau masuk kamar mandi mahasiswa Saya 30 tahun jadi dosen Sejak kuliah enggak bisa saya buang air kecil Di kamar mandi mahasiswa Kenapa? bau dia bukan main mahasiswa itu tak pernah saya lihat buang air kecil itu di lobangnya itu, ke dinding ditembakkan sampai kuning-kuning itu -kuning dinding itu bekasnya, ya Allah saya sejak kuliah gak mau saya buang air kecil di kamar mandi mahasiswa gak bisa saya, bau saya selalu ke kamar mandi dosen dan diizinkan atau ke kamar mandi musholat fakultas sastra Universitas Sumatera Utara itu Makanya kadang-kadang mahasiswa nih nafsu aja besar. Tegak kadang-kadang. Kencing aja kau enggak beres. Entahlah kalau sekarang kamar mandi mahasiswa sudah bersih saya enggak tahu. Zaman saya kuliah jorok. Bagaimana mau jadi pemimpin negara kalau buang air kecil aja enggak beres. Hal yang hanya gratis dia enggak bisa kalahkan nafsunya untuk untuk lurus Kelobang itu nggak bisa. Bagaimana orang seperti ini mau diberikan amanah jadi presiden? Lah kalau kalau katainlah. Wabidohatul awliya itu amal-amal ibadah itu adalah bagian daripada wali-wali Allah. Orang yang siang malam kekal dalam ibadah. Maka dia menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala Wali Allah kalau dia berdoa Tembus ke langit Malu Allah menolak doa wali-wali Meskipun doa tidak merubah takdir Doa tidak merubah takdir Tapi Allah berkuasa merubah takdir Kalau Allah mahu Inna allaha ala kulli syai'in khadir Takdir Allah kuasa merubahnya Kita tidak kuasa Hak kita berdoa saja. Kalau Allah terima, Allah bisa tukar takdir. Kalau Allah tidak terima, Allah akan jalankan takdir. Tapi berdoa itu meskipun tetap juganya takdir Allah berlaku. Kalau Allah tidak tukar, tapi kita dapat pahala dengan berdoa itu. Karena berdoa itu ibadah. At doa, at doa hual ibadah. Doa itu sendiri ibadah. Imam Nawawi al Bantani dalam kitabnya mengatakan tarkul doa takut doa maksiat. Meninggalkan doa maksiat itu. Meninggalkan berdoa itu maksiat. Doauni astajiblahku, mintalah kata Allah, akan kuberi. Sangka baik mohon. Wali Allah doanya mustajab, tetapi ada yang lebih mustajab dari doa wali Allah. Siapa itu? Pertama doa bapak kita, bapakmu kalau bapak kita berdoa, tembus ke langit itu. Sebab dialah kita besar seperti ini. Jadi jangan sakiti hati bapak kita. Pandang wajah bapak kita dengan rasa cinta. Apa kabar bapak? Memandang bapak dengan rasa cinta. Mendapatkan pahala umroh di sisi Allah SWT. Bagaimana memandang wajah ibu dengan rasa cinta? Doa yang paling mustajab doa bapak dan doa ibu Jauh lebih mustajab daripada doa wali-wali Ini orang kadang-kadang sampai pergi ke kuburan Ya Allah Minta doa wali ke kuburan Ya Allah Kuburannya bukan kuburan manusia Keramat kuda Di medan ada keramat kuda di mata pau Minta doa kok sama kuda Yang paling mustajab doa ayah dan ibu, bukannya gunung ceret-ceret, tempat kau meminta, bukan lautan ceret-ceret, tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah. Bukan kuburan tempat kau memohon doa Tiada keramat yang ampuh di dunia Selain dari doa ibumu jua Paham? Doa ibu Umar Irama ini kadang-kadang bagus lagunya itu Tidak semua tapi banyak bagus Ada juga yang nawur bila kamu, ah, ini ngawur ini <tul> Di sisiku, hati rasa syakdu. Kayak betul aja. <tul> ah, ha. kalau mau doa doa ibu, kalau mau doa doa bapa. Ada satu lagi doa yang hustajab. 70 kali lebih ampuh dari doa wali-wali. Siapa? Doa istri yang soleha. Doa istri yang soleha. Kalau istri kita soleha, tutup aurat, pakai cadar. Najis setiap hari tidak keluar rumah kecuali dengan mahrumnya. Dia taat kepada suaminya, ya Allah. Itu manusia yang diridhoi Allah. Ayumam ro'ah Ahmadat Wazaw juha an harodin dakholatil jannah Ini hadis ibnu Majah Istri manapun kalau dia mati Suaminya Ridho kepadanya Ini perempuan masuk surga. Pilih dari pintu mana dia mau Ini manusia keramat. Istri yang soleha Ad dunia mata'a Kata Nabi Dunia ini perhiasan Wa khairul mata'iha al mar'atus soleha Dunia ini perhiasan yang paling bagus dari seluruh perhiasan di dunia ini adalah perempuan yang soleha Kalau dia doa tembus ke langit Jangan kalian main-main dengan istri kalian kalau dia soleh Kalian bentak-bentak dia, kalian sakiti hatinya Selingkuh pula kalian sama pembantu rumah tangga kalian Begitu dia doa Ya Allah, ya Allah Celaka kalian dunia akhirat, betul? Betul, jangan main-main saya beruntung punya istri soleha Saya gak mau tambah lagi Saya tidak mau Kalau dia mati baru langsung dua Kalau dia masuk hidup Tidak mau saya Diurusnya saya 25 tahun Masya Allah Saya pernah sakit perut Setahun harus makan bubur setahun Makan bubur tuh 3 jam sekali sudah lapar Dan saya orang Medan Kami orang Medan paling jijik makan bubur Ada peribahasa di Medan yang terkenal Kalau orang makan bubur Macam Cina miskin kau kutengok nah. Makan bubur kau Macam Cina miskin kau Makanya kami kalau orang Medan Lihat bubur <laughs> Macam Cina miskin Gak mau kami makan bubur Dari kecil gak mau kami makan bubur Orang Medan tuh kalau sarapan pagi, kalau enggak lontong, itu ketan. Pulut, di, dimasak, pakai kelapa, campur garam dikit, pakai pisang goreng raja. Oh, pisang raja goreng. Itu raja-raja makan. Oh, begitu. Bubur. Macam Cina miskin kau. Ini kebudayaan Medan, bukan menghina orang makan bubur saya. Bayangkan saya harus makan bubur setahun kata dokter saya harus di blender bubur di blender lebih parah dari muntah kucing lihatnya aja udah jijik aku bener tapi karena sakit ini perut parah bener sakitnya ukurannya sudah mati aja kata dokter akhirnya saya makan bubur di blender setahun supaya jangan jijikku lihat wajah istriku ayo suapkan nah. Buburnya jijik, tapi wajah istri tidak. Selamat juga setahun, sembuh. Gimana istri kayak gini baiknya? mau dimadu nggak tahan hatiku, tahan. Nanti kuwalat sempat dia bilang, aku rela bak. Kamila, kedewa, cilaka. Disuruhnya saya nikah lagi waktu dua tahun setelah nikah. Dua tahun setelah nikah istri saya sudah membawa kawannya kuliah untuk saya nikahi jadi istri kedua. Saya bilang tidak. Kamu baik insyaallah. Dia bilang, "Abang enggak mau kawin lagi." "Mau, mana ada laki-laki enggak -laki mau." Semua laki-laki mau. "Tapi kamu baik, saya tidak mau." "Kalau abang mau kawin lagi macam mana caranya?" "Kamu jahat aja." kalau kamu jahat, saya ganti terus yang baru." "Oh, enggaklah, mana mau saya. Kalau kau enggak mau, aku pun tak mau lah." Sudah 25 tahun kami kawin. Kemarin naik haji dia sakit kakinya baru operasi. Saya tuntun, saya dorong pakai kursi roda. Tawaf 2 jam, sa'i 2 jam. 4 jam dia nangis. Bang, beratlah dorong saya. Alah, aku mengurus kau 21 hari. Sedangkan kamu mengurus saya 25 tahun. Kami pun pulang. Tidak ada yang saya bolehkan mendorong itu. Murid-murid saya bilang, "Pak, biar dia. Wes, Pak. Biar istri saya saya dorong." Untuk? tidak usah, enak pula kau aku yang bayar mahar kau pula yang mendorongnya. fikir tidak usah. ada orang Arab di tengah jalan waktu tawaf itu ada perempuan berlari-lari, dibilang anak hidupat insyaallah lah lah lah. Hada zaujah ini istriku, lah anak hidupat insyaallah. Kalau orang Karu bilang istri itu Si sinukatna kenitul. Kami orang Karu kalau memanggil istri. Bukan, ke mana istrimu? Tidak. Kalau nanya, eh, Tengku Julkan Nain, Jakin Sinukat Nakendu. Kemana orang yang menyendokkan nasi Untuk makanmu? Sinukat Nakendu. Jadi istri itu di, di, Dijuluki oleh orang Karo Sinukat Nakendu. Orang yang menyendokkan nasi Untuk sang suaminya. Masya Allah, indahnya Gelar itu. Dan saya masih ada Keturunan Karo saya. Maka saya bilang Eh, Sinukat Nakendu. Ini orang yang menyendokkan nasi saya, menyuapkan makan ketika saya sakit selama setahun. Makan bubur yang paling saya benci itu pula. Selama setahun. Tapi ada juga yang mau kawin lagi, silakan aja wong dalam Islam boleh kok. Nikah 2 3 4 hukumnya mubah boleh. Silakan aja kalau yang mau bikin nah. Pak Tengku enggak mau? Mau. Saya mau tapi saya tidak mau buat sekarang. Kenapa? Istri saya masih hidup banyak juga perempuan melamar saya ayolah kawinlah kita ustad aku orang kaya ustad, ustad gak usah cari makan duitku sudah ada sekian miliar pokoknya ustad ini aja aku. bilang gak ada harapan kenapa? masih hidup itu kalau <Side> dia mati baru kalau dia mati mungkin kau kesempatan pertama kalau <Side> dia belum mati jangan, gak tau lah kun tadi doakan istriku mati, gak tau lah hmm jadi biduatul awliya Kalau kita betul-betul beribadah Kita akan menjadi wali Allah Hadisnya kudsi ya Hadis Kursi. Senantiasa hambaku mendekatiku dengan beribadah Sehingga satu hari nanti aku akan menjadi apa yang dia buat Kalau dia melihat aku yang melihat dengan matanya Kata Allah Kalau dia memegang akulah yang memegang dengan tangannya Apabila dia melangkah akulah yang melangkah dengan langkahnya Apabila mendengar dia, aku yang mendengar dengan kupingnya. Dan apabila dia bicara, aku Allah yang akan bicara dengan lidahnya. Itu hadis kutsi itu. Bagaimana menjadi seperti itu? Ibadah. Annal ibadah. Bidu'atul at, bidu bidu awliya. Itu ibadah adalah. Bagian daripada wali-wali Allah Jadi kalau ada orang aku wali Tapi ibadahnya centang perenang Itu wali besar itu Tiba-tiba kencing berdiri Ah itu wali kota itu Bukan wali Allah itu Dan jalannya orang-orang yang tak kuah Jalannya orang-orang yang tak kuah jadi kalau ditanya orang takwa itu apa? Orang yang sibuk dengan ibadah. Takwa itu tiga definisinya takwa. Para ulama dalam kitab-kitab fikih mendefinisikan takwa itu tiga. Apa itu? Pertama, mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Kedua, meninggalkan yang haram dan yang makruh ketiga senantiasa bersolawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang bertakwa. Takwa itu pertama mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Yang wajib tidak bisa ditawar-tawar. Yang sunat sebanyak banyaknya. Yang wajib diperindah, tidak bisa diperbanyak. Yang wajib hanya bisa diperindah. Mau sholat ya dua rokaat sholat subuh, tapi diperindah. Wuduknya sempurna. Solatnya di masjid Pakai minyak wangi Di sof pertama Pakai jubah serban Berwarna putih Nah itu memperindah solat Pakai siwa masyaAllah Memperindah solat Tidak bisa diperbanyak Kalau yang wajib hanya bisa diperindah Orang bertakwa memperindahkan amal-amal yang wajib Maka jangan heran Meskipun Imam Hanafi Rahimahullah Ta'ala Membolehkan laki-laki solat pakai cawat saja Pakai celana dalam saja solat dalam madhab Hanafi boleh sah dalam madhab Syafi'i harus tutup lutut sampai pusat sah. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah seumur hidup solat pakai celana jodoh dan Imam Hanafi meskipun membolehkan solat laki-laki pakai cawat belum pernah muridnya melihat Imam Hanafi solat pakai cawat. Paham? Karena amalan yang wajib mesti diperindah. Makanya kadang-kadang kita heran imam-imam... ...sholat sembarangan aja. Apalagi sholat terawih. 23 rakaat 12 menit. Heran saya. Imamnya ini kalah pula... ...bus mayasari dibikinnya. Bisa senapas, Pak Tihak. Macam siaran bola... ...sepak bola radio RRI dulu. Sambas. Saudara-saudara pendengar sekalian, pertandingan PSMS Medan melawan Persib Bandung sudah dimulai. Ponirin menggiring bola masih di kotak penalti sendiri. Ota Atik sikit pendek ke depan ada Suparjo. Suparjo membawa dengan santai, melalui dua tiga orang lawan, angkat ke depan hampir saja saudara-saudara. Kayak begitu salat rawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikayomidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna asrotom mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim, gairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya pun min. Bagaimana mau berbuah amal seperti ini? Orang bertakwa mengerjakan yang wajib dan memperindah yang wajib seindah mungkin. Yang sunat diperbanyak sebanyak mungkin. Kalau wajib nggak bisa diperbanyak, saudara-saudara berhubung salat subuh masih secuk. Marilah kita salat subuh 40 puluh rakaat sambil sport nggak bisa. Tapi yang sunat. Masya Allah. Zikir. Abis sholat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tiga kali. Rasulullah tiga kali saja. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Maksum. Tidak punya dosa. Tiga kali. Kita. Ya Allah. Dalam sholat aja berdosa. Dalam sholat masih membayangkan istri orang. Allahu Akbar. Cantiknya lah ibu tadi itu mahal. Di birni. Oh, sok istighfar tiga kali Kadang-kadang tidak -kadang sempat istighfar pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung jalan Belok pun tidak kepalanya lagi langsung Begitu ke Tuhan Yang sunat diperindah Rasulullah tiga kali istighfar Kita kalau perlu sepuluh, sebelas, dua belas, lima belas Kenapa? Ah, Rasulullah subhanallah 3-3 kali Alhamdulillah 3-3 kali Allahu Akbar 3-3 kali La ilaha illallah Wahdahu la syarikallah Kita kenapa Rupanya setengah jam di situ Habis solat setengah jam situ jikir-jikir Doa-doa Kalau tidak ada kerja ngapain? Pulang pulang Cepat-cepat situ Kenapa rupanya? Salah apa? Allah jikir itu Tidak usah banyak-banyak Ah Ini PKI <sukur> Quran bilang kafiro. Jikir kepada Allah Sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya Lautan PKI, nggak usah banyak banyak jikir, jikir ala kadarnya saja. Yah, jadi Tuhan baru pula ini orang. Hati-hati, sekarang banyak PKI. Lihat orang jikir marah dia. dikit jikir, jikir, jikir, jikir, jikir. Orang solawat marah dia. Orang solawat di masjid. Allahumma salim wa salim ala. Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma bi'ilmillahi Salatan da'imatan Bidawami mulkilahi Lewat dua orang di Batam Pakai jubah Jenggot panjang Tapi tidak pakai peci Dia bilang apa? Anjing-anjing sedang menggonggong Orang solawat dibilang anjing menggonggong. Itu berarti telinganya telinga anjing. itu. Gak bisa bedakan solawat dengan gonggongan anjing. Allahumma salli wa salim ala. Wuh, wuh, wuh, wuh. Sama. Ini telinga anjing. Luar biasa hari ini manusia tau. Orang kumpul di Monas membela agamanya dari penista agama. Penista ulama. Dibilang... Kelompok kebun binatang sedang kumpul di Monas. Ini mulut binatang ini bukan mulut ulama seperti ini. Aku kalau jumpa memang mau kucubit bibirnya tu. Dia kalau dertahuk dia, dia kalau lawan kukuungsu dia. Harus berubah mulut. Yang sunat diperbanyak, yang mubah disedikitkan. Yang mubah disedikitkan, makan mubah sedikit. Tidur mubah sedikit, minum mubah sedikit, kawin mubah sedikit. Pokoknya yang mubah-mubah sedikit. Nah, itu orang bertakwa yang makruh-makruh di berhentikan, yang makruh di berhentikan. Makan jengkol makruh. Udah tahun 2017 makan jengkol di Mekah lagi, innalillahhiwalhidin. Saya heran di Mekah ada jengkol. Ini mesti yang jual orang Betawi. Saya bilang masya Allah, orang Banjar, orang Betawi jual jengkol. Ini di Mekah masih makan jengkol? Ya kan nggak haram pak makruh yang makruh dalam Islam diberhentikan, paham? Yang haram Bukan diberhentikan Berarti pernah buat Yang haram Dijauhi Yang haram Dijauhi innahu Jangan kau dekati zina Zina itu adalah Sejelek-jelek jalan nah, Jangan dekati Dan Perbuatan fahsyat Dosa besar Minuman keras kata Allah Fajatanibuh La'allakum tuflihun Hindari olehmu minuman keras itu Hindari olehmu Kamu akan sukses dunia akhirat Jadi orang bertakwa Mengerjakan yang wajib Dengan seindah-indahnya Memperbanyak yang sunat Mengurangi yang mubah Berhentikan yang makruh Dan menghindarkan yang haram Itu bertakwa kepada Allah Buahnya itulah disebut amal. Toriqotul adqiyat. Itu amal ibadah jalannya orang-orang yang bertakwa. Kita mau jadi orang bertakwa, ikutilah amal-amal soleh. Kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sampai sini sudah setengah 12. Cepat sekali waktu berlalu ya. Demikian saja. Lebih kita mohon maaf. Semoga Indonesia mendapatkan pemimpin yang soleh. Pemimpin yang mencintai agama Pemimpin yang membela agamanya Pemimpin yang peduli dengan agamanya Pemimpin yang mengamalkan agamanya Pemimpin yang menyayangi rakyatnya Dan semoga negeri ini dijadikan Allah menjadi Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini Bermanfaat untuk kita dunia akhirat Amin ya Rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, syadu allailaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanallah wa bihamdika, Rabbil izzati amma yasifuna, wassalamun ala al-mursalina, walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Salih Saba TV.